Seorang ah bertanya kepada penjual kue, apa resepnya? Ajari anak. Atau bertanya kepada penjual baju, di mana kulaannya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Fudul itu namanya. Nanti fudul. Fudul itu lancang. Kamu ingin tahu yang tidak perlu kamu tahu. Kalau nah, itu rezeki yang Allah berikan pada saudaramu, ngapain kamu urak-urak, kamu gali? Di dalam hadis disebutkan, Istighnu ala qadaih wa bil kitman, fa inna kulladi mahsud. Bantu dirimu untuk Hajatmu bisa langgeng Bisa baik Dengan kamu tutupi Artinya kamu rahasiakan Jangan kamu buka ke siapapun Karena orang yang punya kenikmatan itu banyak yang hasat Banyak yang menghasati ya, Seperti ini misalnya Saudaramu jualan Apalah kue misalnya Kue apa begitu? Kok Masya Allah enak rasanya dan di atas rata-rata laris barokah Nya Allah banyak keuntungannya. Nah, yang lain iri hasad dedes ingin tahu apa resepnya jangan nggak boleh menyembunyikan ilmu babnya bukan menyembunyikan ilmu ini perdagangan nah duniawi jangan kamu bongkar jangan kamu buka apa perlu kamu sampaikan. Tutup. Jaga hajatmu itu dengan kamu khitman. Dan sebagian orang maftun Inginnya istilahnya numpang anget, apa yang sedang viral, apa yang sedang ramai, kok produk ini sedang rame-ramenya sedang heboh jualan ini. Ingin tahu apa resepnya, bagaimana caranya. Hudhur. Jaganya, itu rezeki yang Allah berikan pada saudaramu. Kamu cari alternatif lain. Gerak otakmu, akalmu pakai. Jalan. Apa kerjaan lain yang bisa kamu lakukan? Jangan terkungkung pada sesuatu yang saudaramu sudah jalan di situ. Numpang, ikut jualan itu juga. Nanti yang ini rame, ikut rame di situ jualan juga nggak punya kreasi sendiri. Steinberla ini tak pertolongan kepada Allah. Usaha yang halal yang bisa kamu jalani. Begitu yang lainnya. Baju atau mungkin yang lain apalah. Di mana kualanya berapa, potongannya berapa persen ini itu. Ada fudul. yang semestinya nggak perlu kamu tahu dan tidak boleh kamu tahu. Wah, kata